そうか。 Yeah, I'm gone. ini ありがとうございま n Uh, ada yang kulis nih Jadi Hadiahnya itu Buat 6 orang yang beruntung Kalian bakalan dapetin total hadiah Sebesar 3 juta rupiah Dan g o o d dari back dari t r 3 s e c o n Nah buat kalian yang mau ikutan nih Pertanyaannya Pertama ada berapa kali kata darling Di video ring-ring d -ring? a Nah berarti kalian mesti lihat video diri saya dulu yang dari channel 2 aku terus pertanyaan kedua berapa outfit r i s e p t e n yang dipakai hari di video cover ini n o l e h kalian b i menonton s a m p a i h abis terus buat kalian yang mau ikutan ada syarat dan k e t e n t u a n n y a pertama Follow Instagram @its3second dan @its3secondgirls. Yang kedua, jawab pertanyaan dengan komen di postingan @its3secondgirls foto Hanin tanggal 27 September 2017. Yang ketiga, sertakan hashtag #3scoquesthanin, terus #its3second dan yang terakhir #its3secondgirls. Dan yang terakhir syaratnya adalah kalian harus mention lima teman kalian di kolom komen yang tadi kalian komen. Oke,、okay, g i t u aja s a l a t dan ketentuannya. Pulang lagi hadiahnya sebesar 3 juta rupiah itu total hadiahnya dan di r e t u r k dari trisakti. Jadi buat kalian yang mau ikutan, good luck. t h a n k you u d a h n o n t o n video k a f e r m a k u kali ini. Jangan lupa di share, like, comment dan, dan subscribe. Oke, sampai di next video. Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.